Mitra bisnis, pengusaha memprotes rencana pemerintah yang akan membatasi biaya promosi yang bisa dibebankan sebagai biaya. Dulu pemerintah pernah melakukan pembatasan untuk industri farmasi dan rokok. Dan sekarang rencananya, jenis usaha yang dibatasi akan diperbanyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda melihat rencana ini? ya berarti ini Minta sudah terlalu masuk ya karena masalah yang sebetulnya itu merupakan operasional daripada perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Karena gimana pun juga yang namanya biaya promosi itu memang tidak bisa dilepaskan daripada bagaimana suatu keberhasilan perusahaan. Dan memang promosi itu kan bentuknya kan bermacam-macam ya bisa melalui media outdoor, indoor, sifatnya publikasi atau yang sifatnya yang terkait dengan pembuatan iklan-iklan. Selama itu memang bisa dibuktikan bahwa itu memang bukan biaya yang diadakan dan itu memang sudah masuk di dalam struktur pembiayaan daripada perusahaan untuk dia bisa melaunch produknya dengan baik, itu harusnya tetap harus diakui sebagai yang bisa diperhitungkan sebagai biaya. Ya tentunya kembali lagi ya ini akan memberikan tambahan beban ya yang tadinya sebetulnya bisa dimasukkan sebagai unsur pengurang daripada pendapatan atau dimasukkan sebagai kategori biaya namun sekarang harus dikeluarkan sehingga ada tambahan ekstra khusus dalam arti berarti pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih besar. Berarti rencana ini juga bisa mengurangi pendapatan industri kreatif dalam negeri ya Pak seperti Biro Iklan. Ya, jadi memang kadang-kadang orang mungkin agak kurang faham ya. Jadi biasanya untuk industri-industri tertentu memang mungkin secara dia punya komponen biaya produksinya memang mungkin nggak terlalu besar tapi karena dia ini termasuk dalam kategori produk yang membutuhkan satu kreativitas tinggi memang dibutuhkan biaya-biaya promosi yang memang agak ekstra khusus yang lebih besar dibandingin industri-industri yang mungkin yang sifatnya memang produknya itu lebih general dan memang itu memang sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat sehari-hari tapi kalau misalnya Misalkan kalau kita tahu misalkan seperti foam atau mungkin seperti perhiasan, itu memang membutuhkan biaya-biaya promosi yang khusus. gitu. Sehingga memang akhirnya itu bisa nyampe kepada hendak daripada konsumen untuk kemudian konsumen mau membelinya. Nah, sekarang kalau sementara biaya-biaya seperti ini kemudian harus dikeluarkan di dalam kategori yang bisa di, dipembangkan sebagai biaya, ini tentunya akan berpengaruh terhadap struktur baik laporan keuangan maupun pendapatan daripada perusahaan. Tapi apakah ini cara pemerintah dalam mengejar target penambahan pemasukan negara, Pak? Ya udah pasti ya. Jadi sebetulnya memang ya pemerintah kan selalu ya. Dalam hal ini semuanya dikaitkan dengan target. Itu sah saja karena itu memang itu urusan daripada kantor pajak untuk mempunyai target seperti itu. Namun di dalam rangka untuk mencapai target tersebut, tentunya juga tetap harus diperhitungkan ya kaedah kaedah mana yang memang bisa dibuat kebijakan, mana yang tidak gitu ya. Jadi istilahnya jangan ya jangan diantem kromo semualah. Lalu jalan tengah seperti apa Pak yang harus saya tempuh? Kalau saya sih lebih cenderung bahwa bagaimana sisi perpajakan itu bisa diterapkan dengan metode yang lebih sederhana. Ambil contoh misalkan di sektor properti, bagian besar praktis sudah menggunakan misalkan pajak final gitu ya. Nah itu mungkin pajak-pajak yang bersifat final itu mungkin juga bisa diterapkan lebih banyak lagi gitu. Sehingga memang dalam hal ini setiap kali transaksi karena itu sudah pasti terkait dengan dia ya, notaris dan sebagainya. Sehingga itu bisa langsung dipotong dan disetor gitu ya. Ya, tanpa harus melalui birokrasi pemeriksaan pajak dan segala macam gitu. Sebagian besar memang keluhan ataupun resistensi daripada pengusaha itu biasanya karena terkait dengan perhitungan yang rumit, kemudian transparansi laporan keuangan yang juga kadang-kadang juga bisa dimanfaatkan oleh petugas pajak, gitu ya. Selain sektor properti, sektor apa lagi pak yang mungkin bisa dikenai pajak final? Mungkin sektor-sektor yang memang yang di mana ada pihak ketiga yang bisa diakses oleh pemerintah ya. Misalkan dari pihak notaris atau mungkin dari pihak konsultan hukum atau misalkan dari pihak konsultan pembukuan, keuangan dan sebagainya ya. Apakah pengusaha akan mengajukan keberatan Pak terkait rencana ini? Ya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dari APindo sementara ini kita masih mempelajari dulu ya supaya nanti tidak salah di dalam memberikan sanggahan atau usulan. Namun ini mungkin juga akan menjadikan satu Prioritas agenda yang kita akan coba dalami lagi dan kalau memang itu butuh satu penjelasan yang kita sampaikan kepada pemerintah pasti kita akan dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan khususnya dengan Dirjen Pajak. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.